Saudara-saudara kaum Muslimin, alhamdulillah kita masih dapat bertemu di dalam mempelajari bahasa Arab. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya bahasa Arab termasuk di dalam bagian agama Islam yang merupakan alat untuk memahami Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga mempelajari bahasa Arab merupakan salah satu ibadah yang agung Oleh karena itulah kita tidak lupa selalu berusaha untuk mengikhlaskan niat kita di dalam mempelajari ilmu ini Agar nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu SWT di dalam mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari ini Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari istilah di dalam bahasa Arab Apa yang dikenal dengan Al-Idofah Apa yang dikenal dengan Al-Idofah Yang dimaksud dengan Idofah adalah Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata yang lain Kami ulang bahwasannya yang dimaksud dengan Idofah adalah Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata yang lain untuk memperjelas dari definisi ini kita perhatikan contoh berikut Misalnya kita mempunyai kata Rasulullah ya, Kita mempunyai susunan kata Rasulullah Kita perhatikan Rasulullah tersusun dari dua buah kata Yaitu Rasul dan Lafdul Jalalah Allah Yang mempunyai arti utusan Allah Baik, awalnya kita mempunyai kata rasul ya sebagai kata yang pertama yang mempunyai arti utusan. Nah, kita ingin lebih mengkhususkan artinya lagi. Maksudnya utusannya siapa? Atau utusan dari siapa? Nah, kalau sudah demikian maka kata rasul ini harus kita sandarkan pada kata yang lain. Untuk apa? Untuk memperjelas maksud yang kita inginkan bahwasanya Rasul Atau utusan yang kita maksud adalah Utusan dari Allah Atau Rasulnya Allah Ya, maka Rasul baru kita sandarkan pada Labdul Jalalah Allah Artinya Rasulullah yang mempunyai arti Utusan dari Allah Nah, bentuk penyandaran semacam ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan al-idhafah ya kita perhatikan kata yang pertama ya yang di sini ya sebagai contoh adalah rasul ini dinamakan mudhaf ya kita perhatikan kata yang pertama ya dinamakan mudhaf atau kata yang hendak kita sandarkan pada kata yang lain Kemudian kata yang kedua di sini dalam contoh adalah lafzul jalalah Allah ya lafadz Allah ya dikenal dengan mudhafun ilaihi atau kata yang disandari ya kata yang disandari atau lebih mudahnya bahwasanya susunan idhofah itu terdiri dari dua kata kata pertama dinamakan dengan mudhaf kata yang kedua dinamakan dengan mudhafun ilaihi Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan contoh yang lain. Misalnya kita buat contoh Kitabul Ustadi. Ya, Kitabul Ustadi. Nah, awalnya kita mempunyai kata kitab artinya buku. Kita ingin lebih memperjelas lagi, bukunya siapa? Ya, buku milik siapa? Nah, kalau kita ingin lebih memperjelas maknanya, maka kata kitab tersebut kita sandarkan pada kata yang lain, ya, sehingga terbentuklah susunan idovah. Misalnya kita sandarkan pada kata al-ustadi, ya, al-ustadi, sehingga menjadi apa? Kitabul ustadi, buku milik ustad itu, ya, bukunya ustad. Baik, Kitabul ustadi terdiri dari dua kata pula, yaitu kitab, ya. Kita ingat kata yang pertama atau kata yang hendak kita sandarkan dinamakan dengan mudhof, kata yang kedua atau kata yang disandari dinamakan dengan mudhofun ilaihi. Baik, inilah yang dikenal dengan susunan idhofah. Baik. Ternyata idhofah ini ya secara ringkas mempunyai ketentuan umum. Kita perhatikan dari dua contoh di atas bahwasanya Ya ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama bawasanya apa? Bawasanya mudhof tidak boleh ditanwin. Kita perhatikan bawasanya mudhof tidak boleh ditanwin. Sehingga kata Rasul kita perhatikan kata yang hendak kita sandarkan pada kata yang lain di sini Rasul maupun kitab dia tidak ditanwin. Walaupun dia tidak menggunakan alif dan lam. Kita ingat bahwasanya kalau ada suatu kata kalau tidak pakai alif lam berarti dia pakai tanwin. Kalau tidak pakai tanwin secara umum ya pakai alif dan dan lam. Namun kalau dia menjadi mudhof maka dia tidak boleh ditanwin walaupun tidak menggunakan alif dan lam. Sehingga rasulu atau kitabu ya. Rasuluh atau kitabu Menjadi Rasulullahi Kemudian menjadi Kitabul Ustadi Baik Ini untuk ketentuan yang pertama Untuk ketentuan Yang kedua yaitu Bahasanya Mudhaupun Ilaih Biasanya berharokat Akhir Kasrah ya, Mudhaf Ilaih biasanya berharokat Akhir Kasrah Sehingga kita perhatikan Rasulullah ya kita perhatikan lafdzil jalalah Allah berharokat kasrah demikian pula kitabul ustazi laf laf ustaz di sini ya kata ustaz dia berharokat akhir kasrah kemudian ketentuan yang ketiga adalah bahwasanya mudhaf dan mudhaf ilaih kedua-duanya merupakan isim ya kita perhatikan bahwasanya mudaf dan mudaf ilaih kedua-duanya merupakan isim sehingga ketentuan yang ketiga ini ya kiranya menjadi bonus ya bonus tentang ciri-ciri dari isim bahwasanya ciri isim itu idhofah ciri isim adalah salah satunya idhofah itu tentang idhofah ya yang tadi kita katakan bahwasanya sebagai bonus dari ciri isim sehingga Praktisnya bagaimana? Seandainya kita menemukan dua buah kata. Ini praktek-praktisnya apabila kita menemukan dua buah kata. Kata yang pertama, dia tidak bertanwin. Namun, dia juga tidak memakai alif dan lam. Kemudian kata yang kedua, dia berharokat kasroh. Walaupun tidak kemasukan huruf jer. Ya kata yang pertama dia tidak bertanwin, kemudian ketemu kata yang kedua dia tiba-tiba kok berharokat kasrah walaupun tidak ada huruf jernya maka dua buah kata tersebut kita katakan sebagai isim. Contohnya misalnya kitabul ustad, ya kitab merupakan isim, al ustad merupakan juga sebagai isim. Ini merupakan Ya, penjelasan singkat tentang idhofah ya. Idhofah sekali lagi juga merupakan salah satu ciri dari isim.